يا ربي بالمصطفى Ini Ais punya camilan baru nih dari Limuni lo yaitu cimi keripik tempe. Cemilan ini enak lo ada rasa jagung balado dan original. Ais mau cobain rasa original nih. pilihnya dari aplikasi website lemonilo serta official store lemonilo di tokopedia dan shopee kata Umi bahannya baik buat kita lemonilo kimi tempe asli kirinya asli happy nya dadah wassalamualaikum